masyarakat yeah. rancak nanti kalem lagi Romeo sambil gorengan dan sebagainya ya. Yeah. Iya, yeah, nanti dikasih oh. satu persatu oh, yeah. Salaman yeah. Pelan -pelan, oh. ya. Pelan-pelan ya. Kau suloyo isan wero tele make jaman jauh berulasi